قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمه Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu Rabbuna wayardah wa asyhadu alla ilaha inallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sincerity alimiddin Allahumma anfa'na bima 'allamana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Baik ibu-ibu sekalian Kali ini kita kembali melanjutkan pengajian kita Namun satu pembahasan tentang fikih wanita Kemarin kita masih dalam pembahasan tentang masalah pernikahan Yaitu yang terakhir kita bahas tentang masalah mahrum Sebelumnya beberapa faedah dari menikah dan hukum menikah mahrum itu dibagi menjadi dua macam iya kan mahrum dibagi menjadi dua macam yang pertama mahrum dilihat dari nasab atau keturunan kemudian yang kedua mahrum dilihat dari pernikahan kemarin kita sampai mahrum yang dilihat dari nasab itu ada tujuh ibu Nomor 2 anak perempuan Yang ketiga saudara perempuan Yang keempat ee, Bibi dari jalur Ayah Yang kelima bibi dari jalur ibu Kemudian yang keenam Dan yang ketujuh Saudara maaf Anak perempuan Dari saudara laki-laki Juga anak perempuan dari saudara perempuan yang kesimpulannya, pokoknya yang masih kerabat dekat selain dari sepupu, selain dari sepupu semuanya masuk dalam mahram. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya di sini tanyakan. Lihat, ini sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang laki-laki dulu itu berzinah, kemudian dia ingin nikahi anak hasil zinanya? pernah kita bahas anak hasil zina itu tidak disandarkan pada bapaknya karena nabi sosolah mengatakan al waladul firash wal ahiru al hajaru yang namanya anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang saat selingkuh saat berzina itu berarti belum jadi milik suami dan istri tadi atau pasangan maaf pasangan yang berzina ini belum sah kepemilikannya lalu dikatakan wal ahiru al hajaru sedangkan laki-laki yang menzinai dia cuma mendapatkan batu saja artinya tidak mendapatkan apa-apa berarti kesimpulannya dia anak perempuan ini tidak disandarkan pada bapaknya walaupun itu bapak secara biologis nah sekarang boleh enggak mungkin lima tahun lagi maaf kok lima tahun lagi anak 15 tahun lagi Anak perempuan ini dinikahi oleh bapak biologisnya dahulu. Di sini dikatakan oleh jumhur atau kebanyakan para ulama tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh seorang laki-laki menikahi anak perempuan hasil zina. Ditulis sekarang catatan. Walaupun anak hasil zina Walaupun anak hasil zina Tidak boleh Disandarkan pada Bapaknya Tidak boleh Disandarkan pada Bapaknya Dalam kurung Bapak biologis Tetap Tetap Tidak boleh dinikahi Tetap tidak boleh dinikahi Dan ini menjadi pendapat kebanyakan ulama Dan ini menjadi pendapat kebanyakan ulama Terus kita baca dulu selanjutnya nya menyatakan bahwa isim kaum suh meskipun lahir dari itu tidak di atau tidak dinasabkan ayah tetapi anak perempuannya sudah ke dalam keumum keumuman di kalangan. Nah, walaupun secara nasab tadi tidak disandarkan pada bapak biologisnya namun tetap anak ini masih disebut anak perempuan Sebagaimana ayat berikut, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum", dibaca artinya? Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian dan menikahi anak perempuan kalian. Itu tetap dikatakan masih masuk dalam anak walaupun bukan anak secara hakiki. Lanjut Hidmatnya ini mencapai semua perempuan yang dikandung dalam perjanjikan Baik secara hakiki atau sebenarnya maupun, maupun adai atau tidak ada. Baik secara hakiki tidak boleh dinikahi Ini memang anak-anak perempuannya benar dari pernikahan yang sah Atau ini secara majas Ini anak perempuannya dari per, dari perselingkuhan atau perselenaannya Tetap dikatakan tidak boleh dinikahi Terus baik disebutkan adanya hukum waris dan hukum lain tadinya maupun tidak, kecuali ada pengharapan secara musim. Keumuman ayat tentang pengharapan ini tidak seperti keumuman ayat tentang warisan dan hukumnya. Nah di sini katakan kalau dalam masalah waris beda. Kalau masalah waris boleh jadi dia tidak dapat karena bukan anak yang sah. Dari hasil nikah karena dari hasil persinaan terus di bawahnya. Apakah jumhur ulama ini mengusulkan kalau laki-laki yang menikahi anak perempuan dari dari hasil per, perbuatan zina di apakah dibunuh mati atau tidak? Nah, sini para ulama beda pendapat. Kalau ada laki-laki menikahi anak hasil zinanya, apakah laki-laki ini dibunuh atau tidak? Lalu dikatakan oleh Imam Ahmad Imam Ahmad berpendapat Kalau laki-laki tersebut Harus dihukum mati Nah, Imam Ahmad berpendapat kalau ada laki-laki uh, Menikahi Anak perempuan hasil zinanya Maka dihukum mati Sekarang tulis di bawahnya Para ulama berbeda pendapat Bagaimana hukum laki-laki Menikahi anak perempuan hasil zina. Apakah dibunuh atau tidak Lanjut, Imam Ahmad berpendapat dibunuh. Imam Ahmad berpendapat dibunuh. Terus, ini ada satu masalah lagi. Dilanjutkan. Termasuk juga dalam hari ini, seorang laki-laki di dalamnya menikahi saudarinya. Tutup perempuan dari anak, -anak laki-lakinya, tutup perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan anak perempuan saudari saudarinya yang ke dalam kebanyakan para ulama. Lihat laki-laki eh, ini adalah laki-laki. Dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Ini dia hasil zina, nggih. Okay. Kemudian bapak ibunya nikah. Nikah kemudian akhirnya punya anak lagi yang kedua. Berarti kan dia dengan saudaranya, saudaranya ini yang pertama ini berarti hasil zina. Ya atau boleh enggak keduanya ini dinikahkan? atau dengan yang semisal itu ada keponakannya dan seterusnya maka untuk dengan saudara di sini kebanyakan ulama katakan juga tetap tidak boleh maka catatan lagi yang kedua catatan yang berikutnya juga tidak boleh menurut kebanyakan ulama juga tidak boleh menurut kebanyakan ulama Seorang laki-laki menikahi saudara perempuan hasil zina. Jadi ini kaitannya dengan mahrom secara nasab. Nah, sekarang beli nomor dua mahrom dari sisi pernikahan. Mahrom karena nikah. Mahrom karena nikah. Ya, nah, sekarang dibaca nomor 1 apa? Kekerabatan antara saya atau ayahku tercinta. Satu istri ayah. Satu istri? Istri ayah. Sekarang ditulis satu. Istri dari ayah. Ingat ya, istri bisa jadi ibunya langsung atau bapaknya nikah lagi. Bapaknya nikah lagi, istri dari bapaknya ini tidak boleh dinikahi. Ingat ini yang kita bahas masih mahram muabbad mahram selamanya. Maka istri dari bapaknya tidak boleh dinikahi selamanya. Walaupun itu ibu tirinya. Nah, di sini ada pembahasan gimana kalau laki-laki ini menikahi ibunya tadi, istri dari bapaknya, ibu tirinya, dia nikahi Bagaimana hukumnya? Apakah dibunuh ataukah tidak? Maka para ulama katakan, orang tersebut dibunuh, ada eksekusi mati, dan diambil hartanya. Nah, sekarang tulis catatan. Catatan. Jika ada laki-laki menikahi istri bapaknya, menikahi istri bapaknya, hukumannya... Dibunuh Dan diambil hartanya Hukumannya dibunuh Dan diambil hartanya Sebagaimana Rasul Pernah mengutus barrok Barrok B-A-R-R-O Barrok barro Untuk melakukan seperti itu Pada orang yang Menikahi Istri bapaknya Kemudian yang kedua nomor 2 langsung ibu dari istri atau mertua ibu dari istri atau mertua dicatat nomor 2 ibu dari istri atau mertua seorang telah melakukan hal-hal dengan seorang wanita maka dua rakyat baginya menikahi mertua bahasanya menurut bila ijmat termasuk di jalannya adalah menenai istrinya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu baik sekarang jatuh mertua menjadi mahrum ketika terjadi akad nikah walaupun belum disetubuhi. Walaupun belum disetubuhi. Ya, jadi cuma sekedar akad saja. Saya terima nikahnya ini ini, ini sudah. Maka ibu mertuanya sudah jadi mahram, tidak boleh dinikahi selamanya. Walaupun belum melakukan hubungan intim. Misalnya, ya, yang terjadi misalnya ternyata kedua pengantin ini jalan belum melakukan malam pertama misalnya, ternyata ee eh, Perempuannya meninggal dunia, perempuannya mati, tetap ibu mertuanya masih dianggap mertua walaupun tidak melakukan hubungan intim, tetap mahrom selamanya. Nah tulis di sini lanjut lagi, termasuk mahrom adalah ibu dari ibu mertua. Berarti apa? Hah? Nenek, ya. Nenek dari ibu berarti nenek dari seistri si berarti ibu dari ibu mertua nenek. juga ma betul tadi nenek nenek dari jalur ibu mertua apa nenek um um zujatihi iya nenek ibu dari ibu mertua juga termasuk ibu dari bapak mertua semuanya nenek masuk. Juga dilanjutkan Juga termasuk ibu dari bapak mertua Kemudian yang ketiga Anak perempuan istri atau anak ibu? Anak perempuan istri Dilanjutkan dengan syarat Anak diri berangkat dengan syarat Jika laki-laki tersebut sudah mencuri ibunya Jika punya sekedar punya tetapi belum concelnya maka dia boleh mengunjungi anak istrinya ibu. Baik. Sekarang yang ketiga, anak perempuan dari istri. Berarti anak tiri. Dengan syarat ibunya sudah disetubuhi, maka berarti anak perempuannya jadi mahram. Dilanjutkan titik. Namun kalau cuma sekedar akad Tetapi belum disetubuhi Maka jika cerai Ia boleh menikahi anak perempuan Istrinya Coba dibacakan ayatnya Allah berfirman nya jika belum bercampur dengannya lihat. Terus, dan mereka sudah kalian telaahkan maka tidak berbeza kalian ketika hima. Baik. Sudah. Terus yang terakhir. Sebentar, ada catatan lagi faedah terkait uh, termasuk dengan hukum ini. Anak perempuan dari anak perempuan istri. Termasuk dalam nah ditulis termasuk mahrum masih dalam nomor 3, ini termasuk mahrum anak perempuan atau anak laki-laki dari istri anak perempuan dari anak perempuan atau anak laki-laki dari istri Mari, sebentar anak perempuan dari anak perempuan dari istri ya maaf anak perempuan dari anak perempuan atau anak laki-laki dari istri Kemudian yang terakhir, yang keempat Istri anak kandung Zawjatul so, Ibn Istri Anak kandung, berarti apa? Menantu, tulis nomor empat Istri Dari anak kandung Istri dari anak kandung dalam kurung menantu maka menantunya tidak boleh dia nikahi selamanya kalau menantunya janda pun juga tidak boleh dinikahi selamanya nanti ada catatan satu lagi di azan dulu. nah kemudian faedah yang terakhir ada faedah situ istri dari bapak yes, yes. Istri dari Bapak. Yang nomor empat tuh ada di bawahnya, ada Faidah. Cata catatan. Apa? Iya, yeah, yang nomor empat kan. Ada catatan di bawahnya, lompat dulu ke bawah. Faidah atau catatan itu. Dibaca. Gak itunya dinaikkan. Coba dibaca. Anak perempuan dari. perempuan dari. Istri anak laki-laki. Tidak dilarang menghina seseorang. Artinya seorang laki-laki boleh anak perempuan istrinya atau anak tiri dari anak tuanya menurut. Nah sekarang dengan saudara tiri. Jadi ini ibapanya nikah lagi kemudian nikah dengan perempuan yang bawa anak lagi nya boleh enggak dengan sama saudara tiri itu nikah? Nah, sekarang di catatan terakhir boleh bagi laki-laki menikahi boleh laki-laki menikahi anak perempuan dari istri bapaknya. Ini istri bapaknya punya anak perempuan. Apa namanya? Saudara tiri kan? Iya. Juga anak perempuan dari istri anak laki-lakinya. Anak perempuan dari istri anak laki-lakinya. Ini istri anak laki-laki. Ini anak laki-lakinya menantunya. Iya toh? Menantunya kan berarti thumra atu ibnihi istri dari anak laki-lakinya, ini menantunya punya istri kan, terus punya anak, berarti nikah dengan yang lain berarti cucu. ya, dilanjutkan tadi juga anak perempuan dari istri anak laki-lakinya. tadi kalimat awalnya apa tadi? boleh seorang laki-laki menikahi Anak perempuan dari istri bapaknya. Juga anak perempuan dari istri anak laki-lakinya. Berdasarkan sepakat ulama. Berdasarkan sepakat ulama. Berdasarkan sepakat ulama. Karena ini sudah jalurnya beda, bukan lagi dari pernikahan langsung. ya. Karena ini anak yang dari orang lain sebelumnya, jadi bukan anak dari pernikahan langsung. Oke, itu yang dibahas. Ada pertanyaan? Nah, nanti kita bahas eh, pertemuan berikut. Jadi, ini ada dua saudara perempuan. Pertama, dia nikahi kakaknya terus kakaknya mati, terus menikahi adiknya boleh itu namanya nanti mahrum mu'ab mu'akqot mahrum sementara jadi sementara kalau dua-duanya ada cuma boleh nikahi salah satu namun kalau satunya sudah meninggal, boleh menikahi yang lain namun gak boleh nikahi dua-duanya langsung itu namanya mahrum sementara pembahasannya berikut ada lagi? mertua Berarti tidak ada bekas mertua Tidak ada hmm. Ini tetap mertuanya Tidak ada juga berarti bekas menantu juga tidak ada Bekas mertua tidak ada Bekas menantu itu tidak ada Namun kalau bekas istri ada Beda okay. Sudah kita nanti lanjutkan lagi pertemuan berikut Malam tidak ada Besok yang hafalan Sama Pengajar nanti kita ke Wonogiri untuk mengantar Mbak Rodia. Ini jam tengah-tengah itu kalau enggak sudah kumpul ya. Nanti sudah disiapkan sarapan biar pagi lebih cepat. Kita sampai ke sana nanti lebih cepat. Ini mohon kita tutup kalian doa ke fratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika. Shadu'ala ilayla anta sutafiru kawatubu ilayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.